Ini adalah lagu terbaru, pasti semuanya tahu lagu ini. Ya? <SILENGALAN> Buat kalian yang suka mendot janji. <SILENGALAN> Kup to, aktyw, kup